Bapak Dibio selamat siang Selamat siang Bu Silahkan Ya menurut kami memang perlu jawabnya pemerintah Karena apa? Karena biayanya bisa untuk sekolah dokter-dokter Di negeri maju, industri f a r m a s i Menopang biaya pendidikan dokter Jadi dokter malam hari tugas di rumah sakit Walaupun tingkat satu, Itu dapat gaji dari perubahan f a r m a s i Nah gitu Jadi saya malah setuju kalau industri f a r m a s i itu Maksimum satu miliar untuk promosinya itu Cukup dengan... ジャンプティ、a ャ u s a ー、ah、pakai yang perak s e g a lamatum、penyakit itu. k a lamatum、Memang betul pemerintah dalam hal ini, jadi saya setuju dan biaya 24 m レ l i ー、r bisa untuk s e k ト、l a h gratis p a ブ a dokter-dokter、ok、yang m a m p u tapi nggak punya uang.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 Nacak t u jadi menurut saya sih、uh, harus kalau memang mau edukasi, n g a k apa-apa sih, apa urusannya pemerintah harus mengatur seperti itu. Terima kasih. Oke,、okay, terima kasih Bapak Jeffrey. Bapak Hartono, selamat siang Pak. Silakan. h Berapa besarnya untuk biaya iklan? Saya rasa itu pemerintah nggak usah ikut campur. Nanti itu mengurangi porsi dari perusahaan iklan agar rakyat bisa apa namanya? mengerti sendiri apa obat itu baik apa tidak baik tidak tersiap, tersiap, tersiap, tersiap, tersiap, tersiap. selamat siang Bapak Tony selamat siang s i l a k a n Pak yang Bapak t i b o tadi itu bilang benar ya memang ada beberapa farmasi itu memang membiayai dokter membiayai dalam arti begini kalau dokternya buka u d set pakai merek itu terus nah dia itu d a h penanti malah bisa ada sampai ke Amerika, ke China itu, itu bukan rahasia umum lagi dan ini yang kadang-kadang tidak baik ya karena Uh, saya juga punya pengalaman s i dokter Sebenarnya ada satu merek yang lebih bagus Bukan lebih bagus, l a harganya h lebih ekonomis Tapi bukan generik gitu loh Tapi dokter ini ngotot, gak g boleh ditukar Sedangkan isinya 100% sama gitu Jadi ini memang ada Kalau masalah kalau masalah Farmasi biaya dokter kedua Soal biaya marketing dari perusahaan farmasi Pemerintah ini terlalu Ikut campur, urus sendiri aja Masih belum becus, orang mah tau Mana yang harus diefisiensikan mana yang harus diirit untuk dapat untung lebih gede n g a k usah ikut campur lah urus diri sendiri dulu tuh ngetem ngetem di jalan juga belum beres beresin diri sendiri baru masuk ke sektor swasta makasih halo、ya. silakan pak ya selamat siang、eh, menurut saya perlu dibatasi sebenarnya bukan hanya industri farmasi saja tapi industri lain juga perlu karena biaya promosi ini kan dibebankan ke produk jadi berarti konsumen yang menanggung Ya, sebenarnya produk bisa lebih murah Jadi mahal Nah itu satu kedua、hmm, Banyak produk-produk、eh, Yang saya nilai kurang baik Itu iklannya malah jor-joran gila-gila Nah ini Merugikan konsumen karena konsumen Indonesia Ini、eh, mudah apa, Dirayu oleh iklan Ya saya kira、eh, Itu pendapat saya Jadi konsumen dirugikan kalau memang Iklan terlalu banyak produk akan jadi mahal. Baik. Oke,、okay, terima kasih bapak. Terima kasih. Baiklah. Berikutnya Bapak Gilbert. Selamat siang Pak. Iya,、eh, selamat siang. p a k Saya rasa k a l ini i tidak perlu dicampuri lah, ya kan. b i Latvia kan kalau 30% p e r s e n biaya untuk promosi kan, itu berarti ada belanja iklan, ada per satu, satu perputaran kan untuk perekonomian Indonesia juga gitu. Jadi buat apa sih dicampur-campuri? Urusan ini dia mau beriklan dicampur-campuri gitu biar biarkan saja lah. Urus diri sendiri gitu. Urus pemerintah sendiri itu birokratnya i t u masih kotor ya kan. Dimana-mana terjadi pungli korupsi segala macam. Hal-hal yang kayak begitu tidak perlu diurusi. s h Perekonomian h a r u s tumbuh dengan baik biar kan belanja iklannya itu t i d a p e l u persen. Jadi kan ada satu apa ya?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 Jadi obatnya belum tentu bagus, tapi dokternya disogok suruh pakai obat itu juga dari produksi p a b i k itu. Oke, terima kasih Bapak Rudi. Berikutnya Bapak Alam Syah. s i l a k a n Pak. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Kalau menurut saya, Bu, ya, kita harus lihat dulu、eh, tujuannya pemerintah, ya, dalam hal ini, m e n i t i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 Ya, hmm. Jadi saya banyak memeriksa perusahaan f a r m a s i Coba aja di、uh, ini mbak Untuk pem, Apa namanya Pembuatan resep Itu nanti kan apa, pada akhirnya akan、uh, apa, Memberikan semacam i n s e n t i v e gitu Nah、hmm. itu yang memang Harusnya dibatasi、hmm. okay. Jadi menurut anda perlu ya Pemerintah membatasi、oh, perlu, ya Perlu、Baik. Supaya Ada peningkatan di sisi pajak mereka、okay. kalau dibatasi dua persen, selisihnya harus dibayar sendiri oleh perusahaan farmasinya. Baik, makanya kalau mereka minta tiga puluh, angkes itu、uh -huh. karena memang demikian, asalnya memang demikian.、Uh -huh. yeah. Terima kasih Bapak. Selamat sore. Silahkan Bapak. A -a, kalau menurut saya sih, emang kalau untuk、uh, angka dua persen untuk biaya biaya promosi itu sangat kecil. Tapi kalau dengan angka 30 seperti yang diharapkan oleh produsen, itu kayaknya terlalu m u banjir ya, karena untuk promosi itu sih idealnya 10 persen. So bukan kalau, memang kalau untuk produk-produk、e, farmasi, itu kalau kurang penyampaian、e, produknya ke customer otomatis daya jualnya rendah. Tapi sedang,、e, kalau untuk d i p r e s s i n g sampai 2 persen, Otomatis untuk pengenalan kepada masyarakatnya n gak g kena gitu lah. Oke.、Okay. Nah, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Ya, Bapak a r d i n Ya, silahkan. Silahkan. Menurut saya ya,、oh. hal seperti ini tidak perlu diatur sampai sedemikian jauh ya oleh pemerintah. Karena yang penting tuh nanti setelah keluar, itu bahwa peraturan itu juga... Susah di tegakkan karena nanti pengawasannya susah lagi penyimpangan-penyimpangan muncul tetapi juga tidak bisa diatasi dengan、uh, peraturan ini karena di lapangan nanti bisa saja nanti istilah promosi diganti dengan、uh, uji cobalah apalah segala m a c a m yang sifatnya sebenarnya bungkus-bungkusnya ujung-ujungnya promosi juga、hmm. yang Bisa saja merupakan insentif Kepada siapa Kepada petugasnya dan sebagainya, dan sebagainya. Saya kira itu saja Oke,、okay. terima kasih selamat. Ya. ya. Selamat sore Pak Rahman Selamat sore Bu s i l a k a n Pak Rahman Saya sebetulnya antara setuju Dengan tidak dengan peraturan pemerintah Terkait dengan adanya dana promosi Itu Cuma saya melihatnya begini Bu Satu sisi bahwa memang betul juga Pemerintah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 ママニアランタンパワー、フリークランディダーメディア、ミサイアンメディアエレクトロン、スペインアンダ、オファイアタリコン、ソフィディオ、i フ e ディエデンクランプロフ r ーシー、ソフティタイアンサンディスク、スペインアンディスクランプロフィーシー、ソファティタイアンサンディスクラローシ US a l l うしたらい ya。 menurut saya edukasi itu tentunya bagus, tapi kadang-kadang bukan edukasi yang terjadi, mereka hanya meng, ya istilahnya kecap nomor satu terus ya sampai-sampai、nah, konsumen terbuai dan ter terbohongin lah gitu intinya menurut saya men-cue baiknya sih men bukan mengatur ke, ke apa, budget dia untuk promosi ya、e, lebih pada misalnya meng-counter dengan m e n g k o n t r a mereka kalau terlalu ngecap ya di k o u n t e r aja dengan d edukasi n n g a e yang sebenarnya bahwa misalnya kayak obat-obat generik kita tahu bahwa itu kadang-kadang、eh, terkesan generik itu murahan tapi ternyata kan enggak nah itu dididik aja konsumen i t u terima kasih Pak Heru, selamat sore. sore silahkan Pak Heru saya setuju sekali karena Orang pajak sekarang atau si Ibu Sri Mulyani itu sudah menyadari kalau di dalam promosi itu banyak hal-hal yang bisa dikurangin. Kadang-kadang mereka alasan promosi, l a h s e g a l a m a c a m padahal untuk dokter-dokter, rumah sakit, dan sebagainya. i Terima kasih. Pak Yudi? Selamat sore. Ya, silahkan, Mbak. Terlalu banget, Bu. Itu、mm -hmm. kalau promosinya 30 persen, ntar biaya bebannya kan tetap kekonsumen. Hmm. Ibu Sri Mulyani itu pinter tuh, tuh. makanya jangan suka goyang-goyangin dia gitu. Makasih. Oke、okay, Pak Agus. Iya, silahkan. Selamat sore. y a Saya setuju dengan、uh, keputusan dari pemerintah untuk membatasi、hmm. promosi dari obat-obatan ini karena tujuan promosi itu dikenakan kepada konsumen. Terima kasih. Oke.、Okay. Pak Billy, selamat pagi. Iya pagi. Silakan. Kalau menurut saya sih,、e, untuk masalah ini pemerintah sih nggak usah ikut kampur ya. Urus aja dirinya sendiri. Kenapa? Karena obat itu dia mau pakai promosi berapa, kan itu resiko dia. Promosinya tinggi, harga obatnya tinggi, nggak ada yang beli. Kalau promosinya rendah, juga nggak ada yang beli. Jadi itu sebenarnya internal perusahaan. Kemarin saya dengar ada yang kasih opini, oh、uh, nggak boleh, memang mesti diatur, karena... Nah, nanti harga obatnya tinggi ya, kalau harga obatnya tinggi itu perusahaan gak bakal bisa jual kan sama aja. Jadi perusahaan lebih t a u lah bagaimana cara berpromosi, pemerintah gak usah ikut campur terlalu banyak turunin aja tuh ekonomi biaya tinggi, biar kita bisa lebih lancar d o ingin bisnis. Makasih. Pak Arifin, selamat pagi. Pagi. Ya, silakan、oh, Pak Arifin, j a n a n dimana-mana sekarang ini. Oke.、Okay. Silakan, Pak <laughs> Arifin. Kalau menurut saya sih seharusnya dibiarkan saja ya mau promosi berapa banyak pun. Karena dengan itu justru akan menggerakkan perekonomian juga akhirnya. Jadi sebenarnya saling membantu juga kalau dibatasi-batasi, nanti tetap aja mereka cari jalan untuk mengeluarkan y a di tempat yang lain. Oke,、okay. terima kasih. Ya Pak Arifin, terima kasih. Pak Andreas, selamat pagi. Selamat pagi. s i l a k a n Ya, menurut saya perlu dibatasi karena s e j a u h ini promosi yang dilakukan adalah kembali ke dokternya masing-masing. Jadi biaya promosi itu masuk ke dokter. Bukan ke kalayak umum. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Andreas. Pak Hendry, selamat pagi. Selamat pagi. s i l a k a n Pak. Kalau menurut saya, saya tidak setuju itu dibatasi. Sebab yang namanya perusahaan swasta itu bisa dia sendiri mengukur kemampuan buat promosi. Nah, kalau dibatasi pertanyaannya, apa yang dirugikan oleh pemerintah, dan di dalam hal ini saya tidak bisa melihat substansinya, kalau promosi itu ada dibantu oleh pemerintah, okelah dibantasi, cuman kan ini yang namanya perusahaan swasta semuanya dia lakukan dia biaya dengan sendiri nah nanti kan kita akan ada perdagangan bebas so, kalau ada perdagangan bebas yang d i u n t u n g k a n adalah kita-kita masyarakat, kita bisa memilih Mampu n gak g kita bisa membeli obat meskipun mahal Kalaupun bagus Nah sekarang ini adalah tugas pemerintah Bagaimana caranya menyiap menyiapkan obat-obat yang bagus tetapi murah Nah perkara swasta itu berbeda Begitu Bu, terima kasih Terima kasih kembali Pak Hendry, Pak Osman, selamat pagi Pagi s i l a k a n Pak Osman Iya ini, ini pemerintah n gak perlu ngatur-ngatur、uh, uh, ini ya Sampai implementasi mestinya dia tataran itu d i j a t a k a n a j a yang diatur ini kan terlalu jauh ya, atur s e n cuma dari situ kita bisa lihat bahwa industri informasi itu memperoleh margin yang luar biasa mereka bisa melakukan kartel dengan rumah sakit dan dengan dokter bisa kasih bonus jalan ke Eropa, segala m a c a m itu luar biasa, masalahnya masyarakat k i t kita ini masih belum way a d u k a t i k ya masih gampang termakan p r o p a g anda, nah itu yang Mungkin itu yang mau diprotek oleh m e n u Menurut saya mestinya m e n u Mengkontra aja Lakukan、uh, pe uh, pendidikan kepada masyarakat Bahwa kalau suatu produk jelek Ngomongkan tidak, tidak sesuai dengan begitu Jadi atur dalam tataran kebijakan Kalau dia terlalu promosi Ngomong yang ngecap doang Ya d i v i c t o r i sanksi gitu loh Terima kasih Pak Darkono, selamat pagi Selamat pagi, Bu Ya, silakan Iya, Bu, saya sangat kurang setuju ya, Bu ya e, Pemerintah e, dalam hal ini terlalu jauh dalam hal implementasi dari satu perusahaan farmasi Nah, kalau perkara itu harga itu murah atau mahal Itu kan nanti masyarakat bisa、e, lebih selektif ya Mana yang harus、e, dibeli sesuai kemampuan dari masyarakat itu sendiri Jadi kalau promosi menurut saya itu hak dari perusahaan untuk、e, melakukan promosi sebesar apapun gitu kan nah, Itu aja jawaban dari saya ya, Terima kasih Pak Darkono Dan yang terakhir Pak Sevan selamat pagi Selamat pagi Iya Pak Gunawan silahkan、uh, Pak Gun Saya, saya hanya mau mengomentari sedikit i n i Kalau dilihat dari bisnisnya obat-obatan ini ini sangat berbeda dengan、uh, bisnis pada umumnya, karena konsumen tidak bisa menolak resep yang diberikan oleh dokter. Nah, kadang-kadang kita mau menanyakan apa aja ke dokter, sebelum, sebelum kita tanya, udah dimarahin dulu s o l a o l seperti kita nih, sok tahu. Gitu ya. Jadi, dalam hal ini saya sih setuju aja, kalau、uh, dibatasin supaya、uh, masyarakat juga nanti yang akan menikmati hasilnya bahwa o b a t o b a t u g a tidak akan terlalu mahal.、Gitu. Karena sekarang biaya untuk yang、uh, diberikan kepada dokter itu terus terang luar, luar biasa besarnya ya karena kalau kita lihat dokter bisa diberikan fasilitas untuk jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya dan itu, itu memang terjadi begitu. Terima kasih. Pak Widiono selamat pagi. Ya selamat pagi. Silakan、ya. Pak Widiono. Jadi begini, apa yang dilakukan pemerintah saat ini benar. Ya, pertama, Harga obat di Indonesia ini sudah termasuk yang paling mahal di dunia, salah satunya. Sedangkan penghasilan masyarakat pada umumnya di Indonesia dibandingkan dengan yang di Singapura atau Malaysia, kita jauh lebih rendah. Tetapi obat-obatan di sana lebih murah. Sehingga dalam hal ini, saya mengira atau menganalisa bahwa pemerintah melakukan seperti itu, terutama pemerintah berusaha m e n c e g a h adanya kartel-kartel, farmasi atau pedagang besar farmasi dan sebagainya, seperti itu ya perusahaan farmasi, dan ini berakibat kepada、uh, katakan, b i a y a kesehatan di Indonesia ini tinggi dan mahal dan tidak terjangkau oleh masyarakat pada umumnya sehingga dalam hal ini saya rasa ya, demi kepentingan bangsa dan negara lalu nasionalisme kita cinta tanah air, itu harus dilakukan, bahkan perusahaan farmasi yang b a n d e l dalam hal ini Itu harus dicabut l i s e n s i n y a dari Indonesia Itu saja Mbak, terima kasih, selamat pagi Selamat pagi Pak Widiono, Pak Johan, selamat pagi Selamat pagi s i l a k a n Nah, saya komentar gini aja p a k saya n gak g habis pikir ya ini pemerintah ini maunya apa gitu kok maunya campur tangan s a m p a i urusan s i k u a segala m a c a m itu biarin aja mau 50 miliar kayak mau 100 miliar s a y a k s e t a p tahun jalanin aja so itu juga pemasukan buat pemerintah k a l a u obatnya laku kan pembayar pajak kan juga meningkat buat apa sih kita s a m p a i yang ngurusin kayak begitu-begitu yang n gak g ada artinya itu kan nah k a l a u masalah obat-obat、oh, tadi yang katakan bapak yang sebelumnya itu ya kan ada asosiasinya m a s y a r a k a t kita sekarang n g g a h cerdas kok. Obat mana yang murah, obat mana yang mahal. Dikiannya ada satu asesiasi. Nggak boleh b a t a s sampai a p a harga. Mungkin ada batasnya sekian-sekian merk e ini, merk e ini. Itu kan lebih bagus daripada ngurusin, Pak. Itu iklan nggak boleh segini. Itu nggak boleh. Ya kalau nggak iklan ya tau h sendiri masyarakat kita, Pak. Mana laku, a kan? Apa-apa juga harus iklan.、Ya? Jangan batasin begitu-begitulah ya. Nggak n g g ada itu. Kan? Jadi nanti semuanya berjalan. Semua p e r e k o n a m i a n harus j a l a n Yang jangan sampai ada pengangguran kalau jembatan k a y a gini nanti n g g a k jalan semua, mandek semua. Katanya kita mau galakin ekonomi Indonesia. Ini gimana itu bertolak belakang sekali, makasih Mbak. Terima kasih kembali, Pak Johan dan Pak Adi. Selamat pagi. Pak Adi, selamat pagi. Pak Adi. Ya, halo. Halo, selamat ya, pagi. Silakan. Ya,、uh, menurut saya memang tindakan pemerintah itu betul sekali ya. Karena、uh, di sini biaya promosi yang terlampau tinggi juga. menyebabkan harga obat itu terlampau tinggi juga di Indonesia itu kata bapak yang pertama tadi memang betul itu bahwa kadang-kadang ada memang、uh, ada semacam apa ya、uh, kalau dibilang kasarnya itu polusi ya antara farmasi dengan、uh, yang pembuat resep ini yaitu dokter ya jadi biaya, biaya promosi yang terlampau tinggi itu juga akan menyebabkan、uh, tindakan-tindakan yang kurang baik gitu dari pihak、uh, industri farmasi t e r u t a m a saya bukannya ini mungkin、uh, perusahaan farmasi dalam negeri yang terlampau、uh, membabi buta untuk memberikan promosi yang tidak pada tempatnya gitu.、Uh, saya kalau menurut s a y s i betul sekali、hmm, mbak itu pemerintah. ya begitulah mbak. terima kasih Pak Adi, Pak Joko. Ya, selamat silakan. Pak selamat pagi Pak. Ini saya mau komentar sedikit、uh, Saya kira sudah benar ya pendapat dari Bapak yang pertama tadi Bahwa memang harga obat kita itu sudah sangat mahal ya d i b a n d i n g k a n dengan negara lain Terus berkaitan dengan promosi Saya sangat setuju dengan Bapak yang barusan Memang kenyataannya Begini, saya mau cerita sedikit Saya punya saudara yang berbisnis dalam、uh, bidang promosi obat Dan saya tahu kebusukan-kebusukan yang terjadi Ternyata boleh dibilang hampir semua itu digunakan untuk menyuap dokter-dokter gitu. Agar obatnya laku dan ini yang sangat disayangkan. Kalau dalam m a r k e t p a c e pasti oke、okay、saja kalau punya prinsip d e m i k i a n seperti Pak Johan ya. Tapi sebaiknya jangan masalah obat deh yang lain aja gitu. Karena obat ini kan menyangkut sebetulnya berkaitan pula dengan fungsi sosial ya. Harusnya... Kalau faktor promosi t e n g a n dikaitkan dengan fungsi sosial seperti itu, gitu, itu terlalu orientasinya jadi bisnis murni. Terima kasih, saya kira. Ya, terima kasih Pak Joko. Pak Sendi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Silakan, Mbak. Pak. Silahkan, Pak. Ya, saya dulu pernah bekerja di satu perusahaan t p s ya, Distributor Parmasi, i t u Itu memang jelas sekali, Pak, keperlihatan oleh pembicara-pembicara yang lain, ya, kecuali n o m o r dua tadi,、ya. itu memang biaya yang paling besar dalam harga jual obat itu adalah promosi pak. itu promosinya bukan hanya yang ngebug gelai, terutama y a promosi itu ke dokter、ba. jadi itu ada sindikasi ada sindikatnya memang itu jadi misalkan kalau omset satu daerah itu itu terdapat berapa area dokter itu kalau omset jenis obat tertentu mencapai berapa targetnya, itu dokter Roster itu dapat、eh, satu kita sebut the black bonus itu mau jalan, -jalan tur ke luar negeri atau dapat mobil, dapat apa itu, itu yang bikin harga obat t u h jadi memang sangat mahal, saya tahu pemerintah bukannya mengontrol promosi-promosi a p a s e l a i n n y a itu, jadi juga promosi-promosi itu, ba. itu bahaya sekali, jadi memang masyarakat Kadang-kadang ya kita jadi nggak mampu beli obat Contoh yang p a l i n gampang g kalau kita beli di pasar-pasar toko, toko obat yang、eh, separuh r e s m i y a Kadang-kadang kan a g a t o p o Ada apotik yang b e r a n g k a p juga toko obat gitu p a k Nah itu harga obat India Dengan merek yang sama Jenis yang sama dengan produksi lokal Harganya itu 25 persen coba Lebih、eh, 75 persen lebih murah jadinya Dibandingkan dengan o para obat gigi yang sama, nah itu saya rasa yang memang harus dikontrol oleh pemerintah. Jadi, bedanya dengan obat g e n e r i k saja kan sudah dengan obat paten kan bedanya jauh sekali. Saya rasa itu obat yang perlu dikontrol oleh pemerintah tuh、e, bukan hanya obat lainnya juga ya, yang, yang seperti itu tuh, m a k yang b i s a l n y a lo hilangkan ya bilau j e l a i n mungkin ya. Terima kasih, p a k Bapak Hari, selamat siang. Selamat siang, silakan、hmm. komentar Anda. Ini kalau farmasi obat ini kan memang berbeda ya bu ya, produk yang berbeda daripada yang lain. Jadi kalau ke dokter udah ngomong obat ini ya kita itu kan nggak bisa menolak ya, mesti itu karena kita nggak awam l a si bidang obat. Jadi itu memang harus diregulasi, di r e g u l a s i diatur. Apapun juga Namanya pengeluaran ya Promosi Atau segalanya Itu kan pasti Lebih banyak ke konsumen juga ya、uh -huh. Kalau Tadi dia bilang k a t a n persen, Kalau untuk hiburan Untuk minuman Untuk apa itu Mungkin segitu sih Boleh aja Tapi kalau Farmasi yang Mestinya seirik-iriknya Jadi supaya konsumen Karena n gak g punya pilihan Konsumen itu h、uh -huh. a r u Seemat-ematnya -se s h h gitu ya、uh, Untuk edukasi Saya rasa juga Pemerintah Mestinya juga Ikut membantu、gitu. Jadi e、uh, apa namanya edukasi itu, kan, untuk masyarakat supaya paham obat ini untuk a p a a p gitu ya?、Uh -huh. Jadi, menurut saya emang,、uh, emang harus diatur, tapi kalau 2% memang terlalu sedikit kali ya. Tapi、uh -huh. kalau 30% maluwar biasa, itu namanya bukan obat lagi, tapi itu udah kura-kura. Terima kasih. Halo, selamat siang Pak a f d a r Halo, selamat siang. Silakan opini Anda. Saya pikir memang、uh, tepat sekali pemerintah ya. Meng, apa, mengatur ini, karena memang... Harga obat di Indonesia itu sudah termasuk yang i d e a ya, untuk biaya、uh, promosi yang 30 persen, saya pikir nggak masuk akal itu.、Mm -hmm. Jadi、uh, kalau untuk mengedukasi pasien, ya apa mengedukasi、uh, obat baru yang diluncurkan ya memang penting juga.、Uh, tapi apakah memang benar-benar digunakan untuk edukasi? Karena、uh, saya lihat、uh, apa, hubungan antara industri farmasi dengan... kedokteran para dokter itu saya rasa kurang bagus gitu, artinya banyak yang dipaksakan gitu, artinya bukan promosi lagi, dia tapi sudah mulai melakukan sokokan gitu kalau menurut saya ya boleh diperiksa dari farmasi terutama dari PMDN ya, boleh di audit apakah memang betul untuk edukasi atau bukan, karena pikir、uh, Kalau terjadi hal hubungan seperti itu t u sangat fatal sekali Karena ini obat menyangkut nyawa manusia ya Kesehatan Kalau misalnya berhubungan yang tidak baik、um, Dalam arti kata kolusi gitu ya Itu di tempat lain ya s i l a k a n lah Tapi kalau untuk obat ini sangat-sangat fatal sekali Kalau menurut saya Jadi、hmm. pemerintah memang perlu Perlu sekali untuk perhatikan ini Jadi、uh, saya pikir Kalau untuk edukasi Ya memang betul Tapi a p a k a h、uh, Obat baru yang diluncurkan okay, itu memang betul. Jadi, artinya setuju dengan dua persen, ya, Bapak? Ya, iya. Oke,、okay, baik. Terima kasih, Pak Afdar, Bapak Robert. Selamat siang, selamat siang. Silahkan, Pak. Jadi, untuk obat-obat ini, konsumen harus mengerti juga obat generik. Ada yang murah, kualitasnya tentu tidak sekuat dengan obat p a t e n Nah, obat p a t e n ini contohnya memang. Banyak yang mahal Karena apa? Karena memang kualitasnya lebih baik dari berobat g e n e r i k Nah, di sisi lain Farmasi ini kan Mereka membutuhkan Obat-obat mereka supaya laku Nah, bagaimana caranya? Mereka tidak melakukan lewat advertising Artinya lewat TV Lewat radio Bukan, mereka melewati Para dokter、mm -hmm. Karena kenapa? Dokter lebih mengerti Daripada Kita ini nonton TV, kita nggak ngerti itu, obat apa. Makanya ada budget yang diberikan kepada dokter.、Mm -hmm. Dan itu menurut saya wajar. Karena setiap farmasi membutuhkan、uh, pemasukan. Kalau mereka tidak mendapatkan pemasukan, sedangkan obatnya sudah mahal, mereka nggak bisa dong bayar gaji karyawan pabrik mereka yang begitu banyak. Okay, baik. Jadi tolong jangan、uh, menyamaratakan dengan produk lain. Sedangkan produk ini tujuannya memang untuk kesehatan. Kalau masyarakat awam mereka gak mengerti tentang advertising itu di iklan-iklan itu, -iklan karena dokter lebih mengerti. Jadi kalau pemerintah membatasi 2 persen untuk obat paten s a y a r a s e b e l u m a Belum pas. Ya, itu saja, Mas. Terima kasih, Bapak Iwan. Selamat siang. Halo. Iya, silakan Bapak Iwan. Ya,、eh, begini, Mbak. ya Kalau menurut saya, kalau perlu 0 persen. Ya, karena yang pertama edukasi itu tidak sama dengan promosi.、Hmm. Ya. Kemudian biaya yang 30 persen itu kan ditanggung oleh konsumen.、Yeah. Ya. Biaya promosinya a j a 30 persen, berapa kemudian margin yang diinginkan? Margin, misalnya 20 persen, biaya promosi 30 persen,、eh, total 50 persen, belum biaya overhead. Sehingga sebenarnya, harga obat itu hanya sekitar 20 persen, sedangkan... Delapan puluh persen itu biaya tetek mengek yang harus ditanggung oleh konsumen.、Hmm. Itu、uh, bullshit hanya untuk menambah o m z e t mereka. Kalau perlu nol persen tidak sama、uh, apa namanya、uh, promosi dengan edukasi. Baik.、Begitu. Terima kasih. p a k i w a n ya.